kita hadir di kawasan Jeta Pringanom, silakan dejenjen Arseka, jangan nggak nget nggak tak. Tujuh kita. Zieluw, waar je Ja, Zodat je er zo te